Saat berlibur ke kebun binatang Anda akan melihat ada banyak binatang. Nah ternyata Al-Quran juga menyebutkan beberapa nama binatang dan menjelaskan beberapa hal terkait binatang tersebut. Bagi kita Unta mungkin bukan hewan yang bisa kita lihat sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat Timur Tengah di mana Unta adalah hewan khas daerah mereka. Tak heran rasanya Al-Quran menyebutkan hewan yang satu ini. Berbeda lagi dengan lalat. Lalat adalah hewan yang bisa jadi ada di mana-mana termasuk di daerah kita Indonesia. Begitu pula dengan gagak, hewan ini masih ada terlihat di daerah kita. Walaupun tidak sesering lalat, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penciptaan hewan-hewan ini. Di antaranya adalah, Allah adalah pencipta alam semesta ini beserta isinya. Dari manakah kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah? Kita bisa tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah dari Al-Quran. Namun kita juga bisa tahu bahwa Allah lah yang menciptakan unta, lalat dan hewan lainnya termasuk alam semesta ini bisa dari mengamati alam semesta ini. Sebut saja unta, lalat dan gagak. Siapakah selain Allah yang mengaku bisa menciptakan hewan-hewan tersebut? Tidak ada. Atau adakah teknologinya atau pabriknya untuk memproduksi hewan-hewan tersebut? Teknologi untuk membuatnya lebih sehat dan lebih cepat tumbuh dan berkembang mungkin bisa jadi ada. Menciptakannya sejak dari awal. Dari tiada menjadi ada gak ada yang bisa. Pabrik yang membuat makanannya mungkin ada. Misalnya makanan yang bisa menyehatkan dan membuat unta lebih tahan dari penyakit misalnya. Bisa jadi ada, tapi pabrik yang menciptakan unta dari tiada menjadi ada. Tidak ada sama sekali, sehingga kita bisa yakin pasti yang menciptakan hewan-hewan ini adalah selain manusia. Dan penciptanya pasti hebat. Mengapa? Karena teknologi tercanggih apapun di dunia ini tidak ada yang bisa menciptakan hewan-hewan ini. Karena ilmuwan paling cerdas di dunia ini pun tidak ada yang sanggup menciptakan mereka. Karena orang paling kaya di dunia ini pun tidak ada yang sanggup mengusahakan untuk menciptakan hewan-hewan ini. Karena semua orang yang berpangkat tinggi dan orang-orang berpengaruh di dunia ini semuanya tidak. Ada yang mampu melakukan hal itu. Jadi siapakah yang menciptakannya? Tentu saja Allah, dia yang maha agung berfirman. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat. Dan sebahagiannya kamu makan. Terjemah Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 5 dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa dialah yang menghidupkan dan menciptakan dari tiada mati, menjadi ada hidup. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup yang memiliki sifat-sifat. Demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Terjemah Al-Quran Surat Al-Anam 95 Penciptaan Hewan dari Air Allah berfirman di dalam Surat An-Nur ayat 45 Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian Yang lain berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Terjemah Al-Quran Surat An-Nur. 45. Video selengkapnya juga bisa dibuka di Youtube Majelis Cinta Quran. Terima kasih silahkan share kepada yang lain semoga bermanfaat.